dan kalau ada jin melintas kamu sapa dengan baik-baik. Kalau ada yang kerasukan temanmu, jangan diusir dia. Bilang sama dia, "Mas, iki boceh urung kuat. Koe karo aku wae." Gitu. -huh. Itu yang membuat nyuwen sawu saya ini kan dianggap bisa gitu-gitu dan saya kalau sudah darurat saya dipanggil untuk ngusir. Lah kok saya ndak mau ngusir saya. Mis tak cekel tak இக்கிருங்க ரெசம் கி அக்சாய் கொச்சா தவா பேங்க சாப்பி தப்பா aku dhewe angkringen kadang gak duwe duwe yo ya, ya kon kon nyulul-nyulul kon kon nyopet ngono enakmu dhewe ana jeneng njaluk mangan menungso ngono aku ya tapi dia ketawa wah sampean iki lucu temen lucu temen makam mereka senang sama saya lho Ini, karena saya saya saya enggak pernah benci, saya enggak enggak enggak benci benci, pernah pernah pernah ini bumi kita kita kita bersama Allah Allah mengatakan ya syarol, jin ni wal si, jin wal insi lebih dulu di Quran enggak pernah manusia loh loh jadi teman teman-teman kita. teman teman cuman kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya syirik kepada Allah dan seterusnya Bahwa teman -teman, tanah aja aja kok, kok semut aja teman kok. kan gitu mas Mbak, ya? Itu, jadi demikianlah uh, makalah mengenai jin untuk sementara மானமிக்க Jadi kalau ada apa-apa. Kalau ada yang kesurupan di Depok, di Pluit, di mana-mana, kalau terpaksa, kalau terpaksa sebuten jenengku. <SILENCIO> tak kandakno <SILENCIO> Mbah Nun lho kowe. Ngono wis. Gemereng <SILENCIO> teman-teman yang dari Manzar dapat cerita sangat banyak dan agak agak wah ya Allah, ya Allah, kenapa engkau letakkan aku di tempat yang seperti itu? Masa ada demo dipukulin tentara di zaman Pak Harto terus ada satu anak yang Janun, tolong aku Janun. Le demo ndek Makassar njaluk tolong aku ndek Jogja. Janun. Tiba-tiba Mas dia jongkok itu tiba-tiba sudah berada di depan rumahnya. Yang jaraknya 15 km dari tempat demo itu. Dan dia enggak paham sampai sekarang. Dan saya bilang, "Enggak, kamu itu enggak demo kamu itu mang di rumah, kamu ngelamun." Kamu itu ngalamun. Tidur kamu pikir kamu demo, terus kamu nglendir ke depan rumah setiap gitu. Loh, jangan serem-serem, saya enggak punya kemampuan apa-apa. Lah temenan, Mas. Itu kan soal terpaksa. Kalau Anda nyebut nama saya terus kemudian beres masalahnya bukan karena nyebut nama saya. Cuman Tuhan tidak tega sama saya. Oh, alasane arek iku wis disebut-sebut jenenge masa gak tak marekno. Kan gitu. Benar enggak, Mas? Tuhan kasihan sama saya. Kalau Tuhan kasihan sama saya dan Anda sudah serius benar nyebut saya, kan Tuhan ndak tega ya Saudara kalau gitu tak sembuhin. Kan gitu. Bukan karena saya hebat. Itu ndak ada, enggak ada yang manusia hebat, ndak ada. Di makyah semua harus taubat. Manusia tidak ada yang hebat. Tidak ada di antara kita yang hebat. Yang hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Aku tuh enggak ngerti apa-apa soal gitu, Mas. Melihat jangak bisa. Cuman njaluk minta tolong. Akhir aku kerem wong, kerno. Yo yo gadang tak kerem, kerno. Kerno terutama yang tak suruh nangani gitu-gitu tuh. Terus begitu kerno teko, wah! Anak boe cak nuun meneh. Lho. Terkenal cak nuun dik kono. Wes, ilang Mas, ilang dos tidur lagi. Masuk lagi, masuk lagi. கேன் சர்பி பால Jadi Allah itu bercinta sama kita dengan berbagai macam cara. Dan jangan pernah menyangka bahwa engkau memiliki kekuatan apa-apa dan jangan bangga dengan dirimu sendiri. Banggalah terhadap imanmu kepada Allah. Imanmu bukan engkau nya, gitu ya. Teman-teman sekalian, ka buat kalau ada kalimat-kalimat terakhir sebelum kita akhiri. Pesan-pesan